Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'am bi ihsanin ilayimiddin Para jemaah sekalian Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada Utamanya Para pemirsa Roja TV Dan para pendengar radio Roja A'azani Allah wa Iyakum Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang sangat berguna insyaallah bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kaidah yang akan kita bahas adalah kaidah sederhana untuk mengetahui Apakah seseorang ketika merusakkan sesuatu <coughs> Ketika seseorang merusak sesuatu Apakah dia harus menggantinya Ataukah tidak Dengan kaedah ini Kita bisa mengetahui Apakah dia bertanggung jawab Untuk mengganti barang yang dirusaknya Ataukah tidak <coughs> Kaedah tersebut berbunyi Man atlafa syai'an Liantafi'abihi Daminahu Barang siapa Yang merusak sesuatu Untuk mendapatkan Manfaatnya Maka dia harus Menanggung risikonya Dia harus Menggantinya Wa man atlafahu Daf'an Lima daratihi Fala dhamana alaihi Orang yang merusak sesuatu Karena dia ingin menghindari mudaratnya Karena dia ingin menyelamatkan diri Dari bahaya yang datang dari sesuatu tersebut Maka dia tidak harus menggantinya Dia tidak bertanggung jawab Atas kerusakan yang terjadi Ya Inilah kaedahnya Barang siapa yang merusak sesuatu Karena dia ingin mendapatkan manfaatnya Maka dia harus menggantinya Sebaliknya Barang siapa yang merusak sesuatu Karena dia ingin menyelamatkan diri dari bahaya yang datang darinya Maka dia tidak harus menggantinya dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya Kalau ada yang bertanya Ustaz Apakah boleh orang merusak sesuatu? Kita katakan tidak boleh Kenapa kaidahnya berbunyi seperti ini? Jika orang merusak sesuatu untuk mendapatkan manfaatnya Kita katakan para ulama Membahas kaedah ini pada keadaan khusus Yaitu keadaan ketika seseorang terpaksa merusak sesuatu tersebut Atau dia punya hajat, punya kebutuhan yang sangat tinggi Oleh karenanya dia merusak sesuatu tersebut Ini yang dibahas oleh para ulama ya Ketika mereka membicarakan kaedah ini, <tuh> sehingga maksud dari merusak di sini, ya, ini pada keadaan-keadaan khusus, ya. Tapi, namun merusak di sini, ya, sebenarnya juga bisa dimasukkan di dalamnya segala sesuatu, ya, yang menjadikan sesuatu tersebut hilang, <tuh> seperti misalnya memakannya memakan sesuatu ya. Ini dalam bahasa ya tidak dikatakan merusak ya. <tuh> tapi itu masuk dalam kata bahasa Arab itlaf. Masuk dalam kata bahasa Arab itlaf yaitu merusak tapi bisa juga dalam artian menghilangkan. Sesuatu yang dimakan ya asalnya ada ya. Kemudian ya menjadi tidak ada. Karena habis dimakan. Tapi dalam bahasa kita itu tidak dikatakan sebagai merusak, tapi ini masuk dalam sebenarnya masuk dalam kaidah ini. Intinya kaidah ini adalah barang siapa yang merusak sesuatu atau menghilangkan sesuatu karena ingin mendapatkan manfaat ya darinya, maka dia harus menanggung risikonya.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 Diserang oleh sapi Ada sapi marah Ya Sapi ngamuk Kemudian menyerang seseorang Orang yang diserang ini Dia berkewajiban Untuk menyelamatkan diri Kalau misalnya Sapi tersebut dengan dia Pukul ya Sudah tidak berani lagi mendekati dia Ya maka cukup Tidak boleh dia membunuhnya tapi kalau misalnya sudah dipukul sapi masih menyerang dan dia terpaksa membunuhnya maka dia di sini tidak bertanggung jawab untuk mengganti sapi kepada pemiliknya. Kenapa demikian? Karena dia membunuh sapi itu untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya yang datang dari sapi itu. Berbeda kalau ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan di depannya ada sapi orang. Kemudian dia terpaksa menyembelihnya. Dia terpaksa menyembelihnya untuk dia makan. Karena dia kelaparan. Maka di sini dia yang membunuh sapi adalah untuk mendapatkan manfaat dari sapi itu. Maka nantinya ketika keadaan daruratnya sudah hilang dia wajib mengganti sapinya karena dia membunuh sapi tersebut adalah untuk mendapat untuk mendapatkan manfaat dari sapi itu Contoh yang lain misalnya ya <tuh> ada orang dirampok dan dia ingin mempertahankan hartanya dia ingin mempertahankan hartanya, tapi orang itu malah ingin membunuhnya. Perampoknya ingin membunuh orang yang membawa harta ini. Terpaksa orang yang membawa harta ini melawan dan akhirnya membunuh orang yang akan merampoknya. Bagaimana hukum syariat di sini, ya? Hukum syariat di sini karena dia ya membunuh orang tersebut karena untuk menghindari Bahaya yang datang darinya untuk menyelamatkan dirinya maka dia tidak dia tidak bertanggung jawab dia tidak punya tanggung jawab dengan risiko terbunuhnya orang tersebut dia tidak punya kewajiban apa apa setelah itu karena dia membunuh orang yang akan merampoknya dan dia di sini menyelamatkan dirinya berbeda kalau misalnya ada orang ya ingin mengambil harta orang lain dengan membunuhnya maka dia ya di sini harus bertanggung jawab atas perbuatan buruknya tersebut ya ini penerapan dari kaidah ini barang siapa yang merusak sesuatu karena dia ingin mendapatkan Manfaat darinya Maka dia Berkewajiban Untuk menggantinya Tetapi apabila dia merusaknya Karena dia ingin menyelamatkan diri Dari bahaya Sesuatu tersebut Maka dia tidak punya kewajiban Untuk menggantinya Contohnya lagi misalnya Apabila Ada seseorang yang memotong rambutnya ketika sedang ihram. Dan ini ada dalilnya. Ya. Ada dalil yang menjelaskan masalah ini. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang kutunya banyak di kepalanya. Akhirnya dia merasa terganggu dengan kutu tersebut padahal dia sedang ihram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada orang ini, "Apakah kutu di kepalamu mengganggumu?" Maka orang tersebut mengatakan, "Iya." Akhirnya orang tersebut menggundul kepalanya ketika sedang ihram dan dia diwajibkan untuk membayar fidyatu adza. Ya. Di sini sebenarnya ya, rambutnya tidak bersalah. Rambut di kepalanya sebenarnya tidak bersalah. Yang bersalah apanya? kutunya. Tapi yang dirusak rambutnya. Yang dirusak rambutnya. Merusak rambut ini, menghilangkan rambutnya untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat agar kutunya hilang. Sehingga kutu tersebut tidak mengganggunya. Maka di sini dia dikategorikan sebagai orang yang merusak atau menghilangkan sesuatu karena ingin mendapatkan manfaat dari tindakannya itu maka orang yang demikian ya dia harus bertanggung jawab atas risikonya ya makanya syariat mewajibkan kepada dia untuk membayar fidyah tu'adha menebusnya dengan fidyah tu'adha <tuh> taib berbeda apabila orang yang ihram ya sedang melakukan eh, manasik haji atau manasik umrah kemudian misalnya di kelopak matanya tumbuh rambut di kelopak matanya misalnya tumbuh rambut ini disebutkan oleh para ulama atau misalnya di dekat ya di dekat di paling pinggir kelopak matanya tumbuh rambut yang rambut tersebut sangat mengganggu matanya. Akhirnya dia berinisiatif untuk memotong rambut itu. Apakah dia berkewajiban untuk menanggung resikonya? Dikatakan oleh para ulama tidak. Kenapa demikian? Karena memang di sini rambut itu yang membahayakan dia, rambut itu yang mengganggu dia dan dia menghilangkan rambut tersebut adalah untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya yang datang dari sesuatu tersebut sehingga di sini dia tidak berkewajiban untuk menebusnya dengan fidyatu adza Ini salah satu dari contoh yang disebutkan oleh para ulama. Ada contoh lain ya yang bisa kita sebutkan di sini misalnya ada seseorang yang dia naik kapal. Seseorang naik kapal, qodrullah wa masyaa'a fa'al, eh, cuaca menjadi buruk. Angin sangat kencang. Sampai dia khawatir kalau dibiarkan terus seperti itu kapal banyak bebannya, ya. Dia khawatir nantinya malah kapal bisa tenggelam. Atau misalnya Ya, kapal di pinggir masih bagus. Ketika di tengah tiba-tiba ada kerusakan. Yang dengan kerusakan tersebut, ya dia terpaksa harus mengurangi bebannya. Akhirnya apa? Dia tidak punya pilihan lain kecuali melempar, ya. Melempar barang-barang orang yang ada di atas kapal itu agar kapalnya tidak terlalu berat. Di sini Masuk dalam kategori itlaf Merusak atau menghilangkan Fee. Orang ini Apakah dia wajib menang menanggung Atau bertanggung jawab Atas apa Yang dia lakukan Apakah dia wajib menggantinya Apakah dia wajib untuk Menebus Barang-barang yang dia lempar kita katakan iya. Kenapa demikian? Karena barang yang dia lempar itu ya dia hilangkan atau dia rusak untuk mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya kapal dia menjadi stabil. Kapal dia ya tidak dikhawatirkan tenggelam lagi. Makanya dia wajib untuk mengganti barang-barang itu. Dia wajib untuk mengganti barang-barang tersebut <tuh> Tetapi Apabila kasusnya Dia di kapal itu Berada di bawah misalnya Kemudian ada orang lain ya Yang berniat jahat kepada dia Dia lemparkan Orang yang berniat jahat tersebut Melemparkan barangnya ke orang itu yang ada di bawah. Ya, ada orang jahat. Dia punya barang, ya. Barang tersebut dia lemparkan ke orang yang ada di bawah untuk mencelakai orang yang di bawah. Akhirnya, orang yang di bawah tersebut berusaha untuk menyelamatkan diri. Ditepislah barang tersebut, akhirnya barangnya jatuh ke air. Apakah dia wajib mengganti barang itu? Dia katakan tidak. Walaupun dia meng menghilangkan barang itu, ya, walaupun akibat dari perbuatannya barang tersebut rusak, ya, maka dia tidak wajib menggantinya. Kenapa demikian? Karena dia merusaknya atau menghilangkannya itu untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang datang dari barang tersebut. Maka dia di sini tidak punya tanggung jawab untuk menggantinya sama sekali <tuh> termasuk diantara contoh ya yang bisa kita sebutkan dalam kaedah ini adalah apabila ada orang yang hidup di tanah suci di tanah suci Makkah misalnya pohon-pohon yang hidup ya dengan sendirinya tidak boleh dicabut tumbuhan-tumbuhan ya tidak boleh dicabut pohon-pohon tidak boleh ditebang, ya pohon-pohon yang hidup dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya ada pohon berduri atau rumput berduri, ketumbuhan yang ada durinya dan tumbuhan tersebut, ya tumbuhnya di tengah-tengah jalan. Atau di pinggir jalan tapi dikhawatirkan akan mengganggu orang-orang yang berjalan misalnya ketika rame Apabila ada seseorang mencabut tumbuhan tadi Karena dia takut terkena bahaya Dari tumbuhan tersebut Maka dia tidak bertanggung jawab atas hilangnya atau atas e, tindakannya mencabut itu. Dia tidak ada resikonya. Dia tidak menanggung resikonya. Berbeda kalau keadaannya dia mencabutnya untuk dia jadikan sebagai misalnya alat bakar. Dia misalnya menghidupkan api unggun, kemudian dia mencabut tumbuhan yang ada durinya. Maka di sini ya dia harus menanggung risikonya. Kenapa demikian? Karena dia mencabutnya bukan untuk menyelamatkan diri dari bahaya ya tumbuhan tersebut. Tapi dia mencabut tumbuhan itu yang berduri untuk mendapatkan manfaatnya yaitu sebagai alat bakar. Ya. Ini termasuk salah satu contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah ini. Taib, <tuh> inilah kaidah yang sangat sederhana yang dengannya kita tahu ya siapa yang bertanggung jawab ya apabila ada barang yang rusak. Dalil dari kaidah ini sebagaimana disebutkan di dalam buku ini adalah asas keadilan yang diberikan oleh Islam Islam mengharuskan adanya keadilan ya. dan menjadi sangat tidak adil apabila ada orang ingin menyelamatkan dirinya dari suatu bahaya kemudian akhirnya dia terpaksa untuk merusak sesuatu tersebut yang membahayakan dia kemudian diperintahkan untuk menggantinya. Tidak ada asas keadilan di sini. Makanya ya Islam mengatakan orang tersebut tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan. Kenapa kema, kenapa demikian? Ya karena dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya yang itu adalah perintah syariat Islam, ya. Islam memerintahkan seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari marah bahaya ya apabila perintah tersebut mengakibatkan kerusakan ya maka Islam membebaskan dia dari tanggung jawab Islam membebaskan dia dari resikonya karena memang Islam memerintahkan dia untuk melakukan hal tersebut menyelamatkan dirinya menghindarkan dirinya dari bahaya dari mungbarat yang yang mengancamnya taib Perbeda apabila ya seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan manfaat, ya maka karena dia ingin mendapatkan manfaat ini, ya dia harus menggantinya. Dia harus menggantinya. Kenapa demikian? Karena di sana ada hak orang lain yang harus dijaga oleh syariat. Inilah indahnya Islam, ya. Islam ini sangat indah, ya benar-benar menjaga hak orang lain ya. Ketika hak orang lain kita hilangkan atau kita rusakkan karena kita ingin mendapatkan manfaat darinya, ya, maka wajar kalau Islam mewajibkan kita untuk menggantinya. Ya. Maka dari sinilah uh, datang kaidah yang pernah kita bahas ya, al-ittirar la yabdilu haqqal ghair. Ya. Keadaan Darurat itu tidak menghilangkan hak orang lain Keadaan darurat itu tidak menghilangkan hak orang lain Walaupun keadaannya darurat Kita masih punya kewajiban untuk menjaga hak milik orang lain Ya misalnya yang saya sebutkan tadi Ada orang ya dia terpaksa menyembelih sapinya orang lain karena kelaparan atau misalnya saya pernah contohkan ada orang terpaksa menyembelih ayam orang lain karena dia kelaparan atau karena keluarganya kelaparan. Keluarganya harus makan, dia tidak punya uang. Kalau keluarganya tidak makan di malam itu ya eh, nyawa mereka terancam. Maka ya dia terpaksa harus mencuri. Dia terpaksa harus mencuri misalnya ayam tetangganya atau kambing tetangganya atau sapi tetangganya ketika dia ya sudah selamat dari keadaan darurat tersebut ya maka dia harus mengganti dia punya kewajiban untuk mengganti hak milik orang lain yang telah dia ambil ya inilah indahnya Islam ya intinya dalil dari kaidah ini adalah asas keadilan yang ada dalam Islam dan Islam mewajibkan hal tersebut. Kita harus adil dalam eh, memperlakukan sesuatu. Ya, demikian ya dari eh, demikian pembahasan kaidah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah pada kaidah yang berikutnya, ya kita akan bahas tentang eh, kewajiban itu didasarkan atau di kaitkan dengan kemampuan ya. Kewajiban itu harus ada kemampuannya. Kalau tidak ada kemampuannya, maka kewajiban gugur ya dan itu insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya karena kaidah tersebut lumayan panjang ya. Maka kita eh, berikan waktu yang lebih panjang lagi insyaallah, waktunya yang lebih longgar. Demikian yang bisa anda sampaikan Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'am bi ihsanin la yamidin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Silahkan apabila ada pertanyaan Silahkan disampaikan Jazakallahu khairan Wa barakallahu fikum Wada Ustaz Dr. Masyafa'ad Dari Nial CMA Fidhallahu ta'ala Atas pembahasan materi yang penuh dengan manfaat Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Dari buku al-qaidul fikhiyah kaidah-kaidah praktis memahami fikih islami. Khotarlah Selama azakumullah, saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di land telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di land telepon 0218236543. Halo Ya, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Shifa di Bogor Abu Shifa di Bogor, silakan langsung ke pertanyaannya Ya, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Pertanyaan saya begini Ada segolongan kaum muslimin hmm. Yang berkeyakinan bahwa menegakkan khilafah itu hukumnya adalah wajib Alasannya jika itu tidak ditegakkan maka kita tidak bisa menegakkan hukum Allah secara sempurna padahal menegakkan hukum Allah wajib hukumnya ya. ini bagaimana penjelasannya Pak Ustaz itu saja Baik. terima kasih jazakumullah khair wa iyyakum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tafadhol ustaz iya para ulama ya mereka memang berijma ya mereka memang telah bersepakat akan wajibnya ya me mengangkat seorang pemimpin ya yang pemimpin tersebut bisa menjalankan syariat Allah para ulama sepakat akan hal ini bentuknya apapun yang tidak harus khilafah ya bisa kerajaan ya bisa seperti kekhalifahan ya Abu Bakar Kekhalifahan sahabat uh, Umar Sahabat Ufman dan sahabat Ali ya. Yang penting Dia seorang pemimpin ya, Yang memperhatikan Kepentingan Kaum muslimin Baik dari sisi dunia Maupun dari sisi agama Ini adalah Fardu kifayah Ini adalah Fardu kifayah apabila ada sebagian dari kaum muslimin yang mampu mewujudkan hal tersebut, maka kewajiban tersebut akan gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Tapi sebagaimana saya sebutkan ya, saya singgung di akhir dari materi tadi, Bahawa kewajiban ini ya bergantung kepada kemampuan Kewajiban itu bergantung kepada kemampuan ya. Dan ini akan saya jabarkan di pertemuan setelah ini nanti insya Allah Kalau misalnya Kaum muslimin tersebut mampu Untuk memilih seorang pemimpin Yang bisa memperhatikan Kebutuhan-kebutuhan mereka Kepentingan-kepentingan mereka Baik dalam sisi dunia maupun dalam sisi akhirat, ya maka mereka punya kewajiban untuk itu, untuk mengangkat seorang pemimpin, memilih seorang pemimpin yang memperhatikan kebutuhan mereka, memperhatikan kepentingan mereka, dunia dan akhiratnya. Tapi kalau misalnya kaum muslimin tidak punya kemampuan untuk itu, ya maka, ya kaum muslimin tidak punya kewajiban untuk itu, karena Kewajiban itu digantungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan seseorang. Ya. Fattakullaha mastata'atum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Kalau tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka kewajiban itu gugur. Ya. Kalau tidak mampu, maka kewajiban itu gugur. Ya, intinya ya. Tadi saya sebutkan ya bahwa khilafah itu bukan satu-satunya bentuk pemerintahan di dalam Islam. Khilafah ini bukan satu-satunya bentuk pemerintahan yang diakui oleh Islam, ya. Di sana ada pemerintahan khilafah, di sana ada pemerintahan kerajaan, di sana ada pemerintahan misalnya penunjukan dari pemimpin sebelumnya kepada seseorang untuk menjadi pemimpin setelahnya ya yang penting kaum muslimin punya pemimpin bisa memilih pemimpin. Yang pemimpin tersebut bisa menegakkan syariat Islam, bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperhatikan yang kebutuhan kaum muslimin baik dari sisi dunianya maupun dari sisi akhiratnya, wallahu taala alam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Abu Syifa yang berada di Bogor dapat memahami jawaban dari ustaz dengan baik dan benar dan semoga Allah Subhanahu wa memberikan kemudahan dalam memahami agama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa, di mana? Ini dari hamba Allah di Sulawesi Pak Ustaz Iya, silakan Ibu langsung ke pertanyaan Ibu mau tanya Pak Ustaz mm -hmm. Tentang kita siri, apakah kita siri pusat Tanpa keluarga dari Isi perempuannya Pak Ustaz Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tafadul Ustaz Ya. Yeah. E, nikah siri ya. Yeah. Apabila yang dimaksud dengan nikah siri tersebut adalah pernikahan yang sudah dipenuhi syarat-syaratnya hanya saja disembunyikan, tidak dicatat ya, yeah. kemudian tidak ditampakkan kepada masyarakat ya. Yeah. <tuh> Maka nikah siri yang seperti ini tetap sah ya. Yeah. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi ada wali dari eh, pihak perempuan, ya, kemudian ada saksi-saksinya, ya, ini seperti ini diperbolehkan di dalam Islam, ya, walaupun di negara kita, ya, seperti ini tidak diperbolehkan, Jadi kita punya kewajiban untuk taat kepada peraturan pemerintah, ya, kalau dikatakan sah, iya sah tapi dari sisi dia meninggalkan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah yang sah di sini dia berdosa. Di sini dia berdosa sehingga pernikahan siri yang masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam ya, dia sah pernikahannya dari sisi syariat tapi orang yang melakukannya berdosa karena syariat mewajibkan orang tersebut untuk mentaati Pemimpin sahnya Ya Tapi, Kemudian Saya melihat yang ditanyakan tadi ya, Pernikah sirinya Tidak memenuhi Syarat Yaitu syarat Tidak ada wali Ya Bahkan disebutkan tadi tidak Ada keluarga ya, Dari pihak perempuannya Keluarga dari pihak perempuannya tidak tahu Ya Maka Apabila ya keluarga tersebut uh, uh, berhak untuk menjadi walinya maka pernikahan seperti ini batal. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumraatin nakahat bighairi idni waliha fanikahha batil, batil, batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa walinya maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat sampai mengulangi kebatilan nikah ini tiga kali, sampai mengulanginya tiga kali. Ya, ini menunjukkan betapa batilnya pernikahan yang seperti ini. Oleh karenanya, ya, orang yang demikian hendaklah harusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harusnya dia memperbaiki, ya, pernikahannya. Dia harus mengulang pernikahannya tersebut apabila pernikahan tersebut tanpa tanpa wali. Wallahu a'lam. Nah, syukran wa jazakallah Atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Semoga ibu yang berada di Sulawesi Dapat memahami jawaban Ustaz dengan baik dan benar Namun khawatir selamat, azakumullah Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Di lantai 021 823 -6543. Halo Ya Halo. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dengan Ibu siapa di mana dari Siliana di situ Bondo ya silakan Ibu Siliana Oh e, iya ini gini Ustadz kan anak kan punya flashblast terus dipinjam sama tetangga ya. terus setelah itu tak kasih pinjam katanya dia mengapa mau mengapal atur tangan gitu ya soalnya kan anak flashblast kan semuanya berisi apa itu, uh, menurut Al-Quran dan gede-gede islami gitu ya baik uh, terus setelah itu uh, tanpa izin Ana, itu ya, tanpa izin Ana terus dari MP3 itu dipindah ke laptop setelah itu rusak, kemudian banyak yang terhapus hmm. terus sampai sekarang ini belum ada pertanggungjawaban dari dia iya, pertanyaannya itu? Uh, gimana, supaya uh, gimana ini kalau misalnya dia minta maaf kepada Ana, tuh, terus Ana maafkan tapi si flashdip itu masih susah seperti ini Ustaz ya. Iya. Terus gimana itu Ustaz? Masih per, punya persanggungan jawab dia atau tidak itu lah? Ya? Baik. Mohon selesinya. Sikronya S.W.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadul Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Uh. Dia masih punya kewajiban ya dia masih punya kewajiban untuk mengganti flashdisknya yang dia rusakkan ya karena di sini dia merusakkan flashdisk tersebut untuk mendapatkan manfaat ya sebagaimana kaidah tadi ya dia merusakkan flashdisk tersebut karena ingin mendapatkan manfaat darinya dia memanfaatkannya ya maka dia harus menggantinya kalau flashdisk tersebut rusak apalagi ya dia menggunakannya tanpa Izin dahulu, ya dan ini kebaliman, ya ini kebaliman, sehingga dia punya kewajiban untuk menggantinya. Ustaz, bagaimana kalau seseorang sudah memaafkannya? Kalau memaafkannya, maksudnya adalah memaafkan kesalahannya, ya maka itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk mengganti flashdisknya. Kalau yang dimaksud dengan memaafkannya adalah merelakan flash disk tersebut rusak di tangan dia, merelakan di sini maksudnya adalah membebaskan dia ya untuk mengganti flash disk ya maka gugur kewajiban dia untuk menggantinya. Tapi kalau yang dimaksud dengan memaafkannya di sini adalah memaafkan kesalahan dia, kesalahan dia dalam merusakkan flash disk Seharusnya seseorang itu ketika meminjam ya tidak merusakkan. Tapi di sini malah dia rusakkan. Maka seperti ini ya, ketika memaafkannya bukan untuk menggugurkan kewajiban dia untuk menggantinya, maka dia tetap wajib untuk menggantinya. Dan pada asalnya demikian. Pada asalnya demikian seseorang apabila merusakkan barang milik orang lain, dia punya kewajiban ya di mata Allah Subhanahu wa taala untuk menggantinya. Ya. Apalagi orang yang seperti ini ya, dia sudah dibantu oleh orang lain. Dia sudah dibantu oleh orang lain. Kemudian dia sudah mendapatkan manfaatnya. Harusnya dia membalas jasa kebaikannya. Jangan sampai ya, air susu dibalas air tuba. Karena hal tersebut ya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Jangan kita tunda-tunda permasalahan yang seperti ini untuk kita selesaikan. Kalau tidak selesai di dunia, di akhirat malah lebih lebih berat permasalahannya. Ya, makanya selesaikan masalah tersebut di dunia ini. Dan orang tersebut pada asalnya punya kewajiban untuk mengganti flash disk yang dia rusakkan, ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan wabarakatuh Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Dan pertanyaan selanjutnya Kami angkat dari pesan singkat Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz ketika saya masih kecil dan nakal Saya pernah mencuri beberapa benda milik tetangga Contohnya mencuri buah yang ada di pohon tetangga Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Dan bagaimana cara bertaubat dari hal itu semua? Dikarenakan tetangga saya tersebut sudah tidak tahu keberadaannya di mana. Mohon nasihatnya, Ustadz. syukran Iya, eh, yang pertama ya, eh, kalau bisa ya, kalau bisa kita bersedekah. Kalau bisa kita bersedekah. Uh, untuk tetangga tersebut Senilai ya Apa yang kita curi Senilai Barang yang kita curi Agar nantinya ketika di akhirat ya, Kita sudah uh, Bisa dianggap Sebagai orang yang menebus Kesalahan kita Ini kalau kita memang Tidak punya harapan Untuk menemukan orangnya lagi kalau kita punya harapan untuk menemukan orangnya lagi ya maka sebaiknya kita meminta maaf. Sebaiknya kita meminta maaf kepada dia dan sebaiknya kita meminta untuk dihalalkan ya apa yang kita ambil dari dari dirinya. Ya apalagi itu ketika itu terjadi ketika ya dia masih kecil ya. Biasanya Ya orang-orang memaklumi ya apa yang dilakukan oleh oleh anak kecil ya <tuh> sehingga kalau misalnya bisa ketemu ya maka ya silahkan untuk meminta maaf dan meminta untuk dihalalkan kalau misalnya tidak bisa ketemu dan tidak ada harapan untuk ketemu maka perkirakan berapa harga dari ya, yang dicuri kemudian setelah itu bersedekahlah atas nama dia bersedekahlah atas nama dia Eh, sebagai eh, Penebus dari kesalahan-kesalahan Kita di masa lalu Ya, Allah Alam Nah, jazakallahu khairan Wabarakatuhikum wabarakatuh, Ustaz Atas jawaban yang telah disampaikan Semoga bermanfaat bagi penanya Dan masih kami angkat Pertanyaan melalui pesan singkat kembali Dari hamba Allah di Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya berniat mencari rezeki yang halal Dan waktu ibadah yang lebih leluasa Dan pertanyaan saya Bagaimana secara hukum syari Jika saya bekerja di pabrik Yang membuat kandang hewan piaraan seperti ayam Kelinci, hamster, kucing Dan anjing Mohon penjelasannya Ustad, Apakah hal ini diperbolehkan Dalam syari'at uh, Jazakumullahu khairan Taib Eh, tentang eh, pembuatan eh, kandang ya pembuatan kandang hewan apabila misalnya kandang-kandang eh, hewan tersebut ya memang dibolehkan ya maka bekerja di situ dibolehkan kandang ayam ya ini dibolehkan kandang kambing dibolehkan ya kemudian kandang sapi ya dibolehkan kandang misalnya sarang dan eh, tempat burung, tempat hamster ini secara syariat dibolehkan. Adapun kandang anjing ya, kandang anjing ini ya. Ini tercampur di dalamnya. Anjing ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ya. Ada yang dibolehkan, ada yang ada yang tidak yang dibolehkan ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw ya seperti anjing buruan dan di kita sudah sangat sedikit ini tapi ada ya saya pernah ke suatu daerah di Indonesia di sana masih ada anjing-anjing buruan anjing-anjing buruan tersebut juga harus di harus dikasih sarang ya dikasih tempat untuk tinggal di situ Kemudian juga Anjing penjaga Ya, anjing penjaga Tanaman, ya ini di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman kita Sepertinya sudah sangat eh, Sudah sangat sedikit sekali Ya, saya belum pernah mendengar Ya, ada di Indonesia ya, di negara kita ini Belum pernah mendengar ada orang yang Mengamankan tanamannya Mengamankan sawahnya Dengan anjing, ya tapi Itu kalau ada itu dikecualikan dan anjing seperti itu juga butuh tempat e, kemudian juga anjing penjaga e, hewan piaraan ya seperti misalnya orang menggembala kambing ya kalau takut kambingnya dimakan oleh serigala maka di situ ada anjing yang menjaga kambing-kambingnya agar tidak dimakan oleh serigala ya ini juga dibolehkan dan para ulama banyak yang juga membolehkan anjing e, pelacak banyak yang membolehkan anjing pelacak karena kebutuhannya sangat tinggi Dan anjing ini juga membutuhkan eh, eh, tempat ya untuk tinggal <tuh> Dalam masalah anjing ya, kita ketahui Ada anjing yang hanya untuk perhiasan saja, hanya untuk teman hidup saja Anjing-anjing yang seperti ini diharamkan anjing-anjing yang seperti ini diharamkan sehingga eh, kandang untuk anjing yang seperti ini juga diharamkan untuk dibuat. Ya sehingga dalam masalah anjing ini ada campuran yang boleh dan yang tidak. Tapi yang eh, yang selainnya tadi itu semuanya dibolehkan alhamdulillah ya. Sehingga apabila misalnya orang tersebut melihat ya bahwa yang lebih dominan adalah yang selain Anjing ya Insya Allah masih dibolehkan untuk bekerja di situ, untuk, masih dibolehkan untuk bekerja di situ karena eh, yang halalnya lebih dominan, yang halalnya lebih dominan karena selain anjing dibolehkan dan di anjing juga ya ada kandang-kandang ya yang masih dibolehkan ya karena anjingnya memang dibolehkan untuk di di tapi ada anjing-anjing dan itu banyak, ya anjing-anjing yang hanya sebagai hiasan, yang sebagai teman hidup, ya ini anjing-anjing yang diharamkan di dalam syariat Islam. <tuh> Sehingga di sini ada campuran, ada campuran. Tapi saya lihat kalau tadi dibandingkan dengan eh, hewan yang jenisnya banyak, kemudian dibandingkan dengan anjing, itu pun sebagian anjing, maka saya melihat masih dominan. E, halalnya sehingga di diboleh dibolehkan <tuh> e, Ustadz bagaimana dengan campuran e, keburukannya itu kita bisa mengusahakan diri untuk memperbanyak sedekah untuk memperbanyak sedekah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya membersihkan kotoran-kotoran e, harta tersebut dengan sedekah ini ya banyaklah berinfak ya untuk tujuan membersihkan harta kita dari kotoran, ya karena memang ada campuran eh, sesuatu yang tidak diperbolehkan tersebut, ya Allah taala alam, ya sampai di sini pertemuan kita ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita dengan baik dan mudah. Begitu pula dalam menyebarkannya kepada orang lain Amin, amin ya Rabbal Alamin Mari kita tutup wajian ini dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi